Selamat sore Pak Andre Selamat sore Bu s i l a k a n Pak Andre Ya komentar saya Indonesia harus meniru Singapura ya、hmm. Indonesia itu sangat lemah、uh -huh. Koruptor diberi kasih、nah, Seharusnya sebetulnya Gak kasih itu gak berlaku Buat koruptor, buat teror atau kah, Itu yang namanya diberi kasih Koruptor Terorisme itu Tanpa harus diberi garasi gitu,、ya. diberi potongan hukumannya, m a k a dari Indonesia harus memilih Singapura harus tegas oke、okay. dalam begitu bung a l i ya terima kasih Bapak Tambunan selamat sore selamat sore silahkan Pak ya itu tindakan ataupun perbuatan、uh, Singapura itu sudah tepat ya kalau di Indonesia diterapkan yang begitu Saya rasa pegawai negeri kita juga kurang berkurang lah korupnya Dulu sudah pernah di salah satu BUMN di Indonesia Dijadikan menjadi percontohan gitu Yang tadinya dari pegawai negeri menjadi pegawai perusahaan Karena perubahan struktur perusahaan gitu ya Ah, selama Diterapkan Hal yang begitu Langsung Laporannya menjadi WTS WTS artinya Wajar tanpa syarat、hmm. Sampai sekarang ini、hmm. Dan perusahaan tersebut Maju Nah、okay. Kalau demikian yang diterapkan Di Indonesia Serasa kita bisa Dan satu lagi Yang tadi tidak disebut, penghargaan terhadap para pegawai negeri setelah menjalani hari tua, itu harus jelas dan terasa gitu. Jangan sudah selesai berdinas, tidak dianggap lagi, dan kata orang uh, Malaysia uh, menjadi a s k a r tak berguna. Oke.、Okay. バイとうございます。Yeah,